Halo hai, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Seorang teman kamu, sahabat kamu Yang selalu setia di telinga kamu pastinya ya Memberikan segala sesuatu hal yang ada di kepala saya Yang mudah-mudahan dengan izin Tuhan bisa membantu kamu ya Saya sekali lagi berterima kasih Saya ucapkan terima kasih, terima kasih, dan terima kasih kepada kamu Karena saya bisa merasa dihargai oleh kamu dengan banyaknya materi yang saya bagikan Ternyata sudah banyak sekali merubah hidup kamu para sahabat pagar kehidupan ya Nah bagi kamu seorang penggemar pagar kehidupan Saya selalu akan berusaha setiap hari Berusaha loh ya Setiap hari memberikan materi-materi yang bagus ya. Dengan harapan semakin banyak orang Indonesia yang semakin terbuka pikirannya Terutama kamu di dalam menghadapi kehidupan Oke? Okay? Nah kali ini kita juga masih akan berhubungan dengan masalah kehidupan kita kali ini tidak akan membicarakan sebuah topik syukur lagi seperti video-video sebelumnya Tapi kali ini saya justru ingin membicarakan sebuah hal yang sangat ramat penting Bahkan kalau bisa dibilang ini satu-satunya alasan kenapa kamu hidup Waduh, apaan tuh mas bro? Betul, topik ini adalah salah satu alasan kenapa lu bisa hidup di dunia ini Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai tujuan hidup kamu Betul, ini sebenarnya berasal lagi dari inspirasi saya, terinspirasi oleh kamu semua, sahabat pagar kehidupan, yang banyak bertanya mengenai hal-hal yang intinya, apa sih tujuan hidup gue, mas bro? Sehingga sampai detik ini nih, kayaknya masih banyak kebingungan di pikiran gue, di otak gue, ketika gue harus menentukan pilihan hidup, gue harus pilih A, B, atau C ya, gimana caranya gue bisa menentukan dan menemukan tujuan hidup gue? Please help me, mas bro. Oke, okay. Sebagai sahabat kamu, sebagai teman diskusi kamu Anggap saja sekarang saya ada di samping kamu Berbicara dengan kamu Dan berdiskusi mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan tujuan hidup Teman-teman Kita saat ini sedang dilanda sebuah kesalahpahaman besar Kesalahpahaman besar yang saya maksud di sini adalah Banyak orang-orang di sekitar saya menganggap bahwa tujuan hidup itu sebenarnya terlalu jauh Dari tujuan hidup sebenarnya Kalau saya tanya Sebagai sahabat kamu saya bertanya, kalau kamu diberikan pertanyaan apa sih tujuan hidup lu, kira-kira kamu akan jawab apa? Pasti yang terlintas di pikiran, rata-rata orang akan menjawab tujuan hidup gue pengen jadi orang kaya, mas bro. Tujuan hidup gue, gue pengen jadi sarjana. Tujuan hidup gue, gue pengen membahagiakan orang tua. Tujuan hidup gue, gue pengen nikah. Tujuan hidup gue, gue pengen berketurunan dan sebagainya dan sebagainya. Padahal semua tujuan hidup yang kamu pikir di otak kamu saat ini Saya bilang 100% salah Loh kok bisa salah tuh mas bro Betul Karena tujuan hidup kamu salah Masalah dalam hidup kamu pun tidak kunjung beres malah makin banyak Lalu kira-kira tujuan hidup yang benar itu apa sih mas bro Dengarkan baik-baik Tujuan hidup kamu dalam hidup ini sebenarnya yang paling betul cuma satu apa itu? Tujuan hidup kamu dalam dunia ini adalah mengikuti suara hati sampai kamu mati. Sekali lagi ya, tujuan hidup sejati kamu dalam hidup ini adalah mengikuti suara hati sampai kamu mati. Selesai. Loh kok sesimpel itu tuh mas bro? Bener. Sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang pikirkan satu masalah yang telah terjadi dalam hidup kamu. Pikirkan masalah yang telah terjadi dalam hidup kamu, masalah apapun itu. Saya berani jamin, masalah yang ada dalam hidup kamu penyebabnya cuma satu. Masalah dalam hidup kamu sebenarnya terjadi karena kamu berusaha melawan suara hati. titik Semua masalah yang ada dalam hidup sekitar saya, termasuk kamu sahabat-sahabat saya di pagar kehidupan, masalahnya sepele Masalahnya adalah mereka tidak mau atau pura-pura tuli terhadap suara hati mereka sendiri Suara hati yang saya maksud ini bukan hanya suara hati terhadap satu hal Tapi suara hati terhadap semua hal Suara hati terhadap pilihan jodoh Suara hati terhadap pilihan karir Suara hati terhadap pilihan gaya hidup Suara hati terhadap pilihan teman Suara hati terhadap pilihan rumah dan sebagainya Maka dari itu, kalau ada yang bertanya pada saya, Mas Bro, kira-kira tujuan hidup sejati itu apa? Jawaban saya sederhana. Tujuan hidup yang paling sejati dalam hidup ini adalah mengikuti dan mendengarkan suara hati sampai maut menjemput alias sampai kamu mati. Contohnya begini. Kalau kamu dihadapi sebuah pilihan dalam dunia karir, misalnya, kamu diberikan pilihan A, B, dan C. Kebanyakan teman-teman saya kalau diberikan pilihan A, B, dan C dalam karir mereka bingung Aduh bro gue pilih yang mana ya? Yang A bagus, yang B bagus, yang C bagus Mereka bingung, kenapa mereka bingung? Karena mereka melandaskan logika yang di kepala mereka untuk memilih Oh yang ini gajinya lebih gede nih bro Karena ini gajinya lebih gede berarti gue kayaknya milih ini aja nih Ya kan? Ini udah gajinya gede, gue fasilitas dapat semuanya, gue keren deh Padahal sebenarnya hatinya bukan milih itu Pernah gak kamu, mungkin mengalami situasi Kamu mendapatkan pekerjaan Dengan gaji gede, tapi ketika Kamu bekerja di tempat itu, suara hati Kamu tuh gak serp gitu, bawaannya Suara hati kamu tuh pengen teriak, mengatakan Keluar dari sini, ini bukan tempat Lu, pernah gak? Justru saya pernah ya, saya pernah berdiskusi Dengan teman, dia berkata Begini, gue punya dua tempat nih Tempat A Dan tempat B, kita anggap saja begitu Di tempat A gaji gue gede bro tapi gue nggak enak kerja di situ. Anehnya di tempat B gaji gue kecil tapi gaji tapi gue nyaman di situ. Kalau gue disuruh milih A sama B gue pilih mana? Apakah di tempat A yang gajinya gede tapi suara hati gue nggak serak, ataukah gue di tempat B yang gajinya lebih kecil jauh lebih kecil tapi hati gue serak? Jawaban saya mengatakan dengan pasti ikuti suara hati lu. Kenapa? Karena begini teman-teman Sekali lagi saya bilang Suara hati tidak pernah bohong Dan tidak pernah salah Saya ulangi Suara hati tidak pernah bohong Dan tidak pernah salah Yang bohong dan yang salah Itu adalah suara di dalam kepala kamu Suara otak kamu Suara kamu yang sok pintar Itu adalah suara yang akan membawa kamu kepada bencana Tapi suara dalam hati kamu Itu jujur Jujur, teramat jujur, tapi biasanya suara hati itu punya ciri khas Apa ciri khasnya mas bro? Ciri khas dari suara hati itu terkadang gak masuk akal Contohnya kayak tadi, ada dua pilihan Kantor A gajinya gede, fasilitas oke okay. Kantor B gajinya kecil, jauh lebih kecil, fasilitas juga sederhana Kalau misalnya menurut logika, kamu harusnya pilih kantor A dong Gajinya gede gitu kan Tapi suara hati kamu bilang, jangan di A deh, lu di B aja Kliknya di B, ayo kita ke B ya. Suara hati seperti itu adalah ciri khas bahwa suara hati kamu selalu menuntun kamu kepada kebenaran yang belum tentu logis Belum tentu sesuai dengan logika Begitu juga tentang jodoh Saya selalu mendapatkan semacam kayak keluhan dari sahabat-sahabat pagar kehidupan yang intinya mereka memilih pasangan bukan karena suara hati mereka tapi hanya karena batasan-batasan logika yang ada di kepala mereka contohnya begini suara hati dia udah mengatakan, gue gak bisa sama dia kenapa? karena gue tidak cinta sama dia karena gue tidak bisa sama dia, karena gue gak cocok sama dia kalau suara hati kamu sudah mengatakan demikian, dengerin nah kebanyakan orang lebih suka mengabaikan suara hati mereka lebih pentingin ah tapi kan dia orang kaya kalau gue nikah sama dia nanti masa depan gue terjamin tapi kan dia orangnya udah sedemikian sayangnya dalam tanda kutip sama gue jadi gue boleh dong sama dia padahal suara hati lu udah bilang jangan sama dia, dia bukan cowok baik jangan sama dia, dia bukan cewek baik akibatnya apa? karena kamu mengabaikan suara hati disitulah bencana Bermula Jadi intinya Saya ingin mulai detik ini Apapun yang kamu jalani teman-teman Pertama kali Dengarkan suara hati Sekarang saya tanya sama kamu Mungkin gak saya bisa membuat Channel pagar kehidupan di youtube Seandainya saya dulu tidak mendengarkan Suara hati, mungkin gak? Menurut kamu logis nggak sih ada sebuah channel seperti Pagar Kehidupan di Youtube yang kamu dengarkan saat ini yang bisa menolong banyak orang seandainya saya dulu hanya mengandalkan logika saya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena menurut saya channel Pagar Kehidupan ini unik. Belum pernah ada channel seperti Pagar Kehidupan, tapi ternyata ada kan? Kenapa? Karena saya mengikuti suara hati, bukan mengikuti logika. Terciptalah sebuah mahakarya Pagar Kehidupan. Ini salah satu contoh bahwa saya bekerja mengikuti suara hati Begitu juga dengan kamu teman-teman Pertama kali yang harus kamu lakukan Hapus batasan-batasan logika di kepala kamu Hapus bahwa kalau kamu harus kuliah Hapus bahwa kamu harus mengikuti tren mungkin kerja di kantor Hapus pikiran bahwa kamu harus nikah umur sekian Hapus semuanya sehapus-hapusnya Setelah kamu hapus semua batasan-batasan dalam pikiran kamu yang sok tahu itu, kamu dengarkan suara hati. Tanyakan suara hati, "Wahai suara hatiku, kamu pilih yang mana? Kamu pilih apa?" Ketika suara hati kamu berkata, "Kamu dengerin, kamu patuhi, enggak usah pakai di nalar, enggak usah pakai di logikain, maju." Maju, ambil langkah pertama dan lakukan apa yang suara hati kamu katakan sampai kamu selesai, itu dia Itulah tujuan hidup kamu sebenarnya Nah sekarang, prakteknya adalah begini teman-teman Saya punya semacam kayak fakta ya Faktanya adalah begini Suara hati sebenarnya setiap orang itu punya Cuman bedanya, tidak semua orang punya kepekaan terhadap suara hati yang sama Sekali lagi, suara hati setiap orang itu punya tapi tidak semua orang punya kepekaan yang sama terhadap suara hati nah kok bisa begitu mas bro penyebabnya adalah sepilih orang yang peka terhadap suara hati adalah orang yang sebenarnya sudah terbiasa dari dulu mendengarkan suara hati sementara orang yang tidak peka terhadap suara hati bukan suara hatinya itu tidak ada tapi karena dia sudah terbiasa mengabaikan suara hati jadi kalau kamu sekarang bingung suara hati gue tuh kenapa tidak ada suaranya, mas bro, atau mungkin kenapa gue susah mendengarkan suara hati, bisa jadi selama ini kamu cuekin suara hati kamu terus. Sampai suara hati kamu sendiri pun kamu tidak tahu bunyinya seperti apa dan bagaimana. Itu berbahaya. Nah sekarang, bagi kamu yang sekarang suara hatinya belum mungkin terasah dengan baik, saya punya trik. Triknya adalah begini. Mulai saat ini, kamu berjanji... Berjanjinya adalah sederhana. Setiap hal kecil apapun yang terjadi dalam hidup kamu, selalu kamu tanyakan suara hati kamu dulu. Contohnya, kamu tanyakan soal hal sepele yang berhubungan dengan makanan. Hari ini gue mau makan apa ya? Nah, ketika kamu menanyakan itu, suara hati sebenarnya akan jawab. Kamu dengerin. Misalnya suara hati kamu bilang, hari ini makan super mie aja deh. Kamu makan super mie. Jangan bilang, aduh, kalau super mie kayaknya ya terlalu... Dikit nih, gizinya, gizinya dikit nih, enggak usah deh Nah, kalau kamu mulai mengabaikan suara hati 1, 2, dan 3 Percaya deh, suara hati yang untuk hal-hal besar enggak akan kedengaran. Jadi intinya, mulai detik ini Selalu latih suara hati kamu dengan cara didengarkan Kamu tanyakan hal-hal kecil Mulai dari mungkin nanti lewat mana ke kantor Lewat mana ke kampus Hari ini gua ngapain Hari ini gua makan apa Dari pertanyaan kecil tersebut, suara hati akan muncul Dengarkan Sekali lagi Didengarkan Ketika suara hati untuk hal-hal kecil kamu dengarkan Percaya deh Nanti ketika hal-hal besar kamu sudah Akan bingung mau kemana Suara hati kamu dengan gampangnya Mengasih jalan Kamu pilih itu Kamu belok sini Kamu ambil keputusan ini Kamu ambil keputusan itu Dan hal itu bisa terjadi Kalau kamu dan suara hati kamu Sudah terkoneksi dengan baik Bagaimana caranya Dengarkan suara hati kamu Dari hal-hal yang paling kecil Ya Nah oleh karena itu saya bilang Tujuan hidup kamu adalah mendengarkan suara hati kamu Kalau kamu ingin menjadi orang yang beruntung Dan berada di jalan yang benar Dengarkan suara hati kamu Mulai saat ini juga Tapi kalau kamu sudah bosan dengan hidup kamu Dan kamu ingin menciptakan masalah Dalam hidup kamu Gampang Abaikan suara hati Dan dengarkanlah suara otak kamu Yang sok pintar itu Ya Karena kesok pintaran otak kita inilah yang merupakan sumber bencana sejati dalam hidup kita. Kamu ingin berubah menuju hidup kamu yang lebih baik? Dengarkan suara hati dan tentukan tujuan hidup kamu mulai dengan mendengarkan suara hati kamu sendiri. Karir yang baik adalah karir yang berasal dari suara hati. Jodoh yang baik adalah jodoh yang berasal dari suara hati. Gaya hidup yang baik adalah gaya hidup yang berasal dari suara hati dan semua yang baik-baik adalah semua yang berasal dari suara hati. Jadi hidup ini adalah pilihan kamu, apakah kamu mau menjalani hidup dengan baik, memiliki tujuan hidup yang baik dengan mendengarkan suara hati atau jangan-jangan kamu sudah bosan untuk menjadi orang yang berada di jalan yang benar dan mengabaikan suara hati. Ingat teman-teman, semua ada di tangan kamu, pilihan hidup kamu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Tugas saya sebagai sahabat kamu adalah mengingatkan bahwa kebenaran selalu berawal dari kemurnian suara hati. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.